Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nella, K. Risma Starnada, Didi Starno. Thank you Charo. Wasik coi. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.